Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi wabarakatuh Wa nasra'inuhu wa nasra'inuhu wa nasra'inuhu Wa na'udhu billahi min syurur yangkusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudlillah lah Wa man yudlil falahadiyah lah Ashadu wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomidin Yakulu Allahu azawajal fi kitabihi al-kareem Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqatu qadih Wa la tamutunna illa wa anhum muslimun Wa yakulu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 Ma'ashro muslimin Peserta Kegiatan kajian Islamiyah Di Masjid Al-Jihad Malinau Kalimantan Utara Rahimahumullah Alhamdulillah Kita semua tentu sangat merasa Berbahagia Atas kehadiran dan sambutan Yang telah kita Rasakan dari para orang tua kita Baik dari Pemerintah daerah Maupun aparat keamanan Beberapa sambutan yang kita telah dengarkan bersama Cukup Bisa kita jadikan sebagai bahan renungan Baik dari Bapak Wakil Bupati Yang telah memberikan Bahkan beberapa tabah informasi tentang PKI dan komunisme. Demikian juga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolres Malinau. Yang selain beliau mengingatkan kita tentang bahaya radikalisme dan komunisme. Beliau pun menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan kamtik yang secara khusus. Beliau mengingatkan kita bahwa Malinau termasuk daerah yang darurat narkoba. Apa yang beliau sampaikan ini, mestinya bukan hanya informasi yang kita terima sebagai angin lalu. Namun, umat Islam, kita secara keseluruhan, seharusnya menyambut. Menyambut baik, dan mendukung, Seluruh program yang telah ditetapkan oleh aparat keamanan Untuk Menangkal Dan juga menindak Mereka-mereka yang Telah menghancurkan generasi muda bangsa kita Melalui Narkoba dan yang semisalnya Berdasarkan data yang telah beliau sampaikan tadi Mestinya kita sebagai umat Islam Merasa miris sedih hanya dalam hitungan beberapa waktu jumlah kasus narkoba saja peningkatannya drastis bahkan sampai dua kali lipat dari 28 kasus dua atau tiga tahun yang lalu sekarang tahun ini 2016 baru sampai bulan Oktober saja kasus narkoba sudah sampai 130. 130 Artinya Arus Dari Peredaran narkoba Itu begitu Keras dan deras Umat Islam Sebagai komponen Mayoritas dari bangsa ini Seharusnya Menjadi unsur yang Paling Memberikan perhatian oleh karena itu pendidikan agama bagi yang formal maupun non formal teori maupun praktek itu terus mestinya dihidupkan. Mas Muslimin Rahimakumullah. Demikian juga sambutan dari Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Beliau juga yang tadi menyampaikan sekaligus sebagai uh, Unsur dari Nahdlatul Ulama Beliau juga mengingatkan kita bahawa Komunis memang bahaya laten yang Tidak akan mungkin bisa padam Sehingga kita sebagai umat Islam Harus Terus menyuarakan Anti-komunisme Dan juga hal-hal yang lainnya Nah ma'asyur muslimin Peserta kajian Islam Ilmiyah Dengan cadiran beliau-beliau Di tengah-tengah kita Walhamdulillah Maka kita sebagai Bagian dari umat Islam pun Akhirnya secara mental Dan secara iskis Terangkap dan terdongkrak. Semua yang beliau Sampaikan di depan tadi Adalah tugas dan pekerjaan Untuk kita semua Hal-hal yang telah disebutkan Di dalam beberapa sambutan di depan Adalah amanah yang dibebankan Untuk kita sebagai umat Islam Mungkin sekarang ini Kita masih merasa Belum menjadi pihak yang Terkait Sehingga Usaha dan ikhtiar yang kita lakukan Masih belum maksimal Tetapi cobalah Bertanya Bercerita dengan sekian banyak orang tua Yang anak-anaknya Sangat mengecewakan Coba tanyakan kepada segenap orang tua Yang anak-anaknya telah menjadi korban Penyimpangan perlakuan Tanyakan kepada setiap orang tua Yang anak-anaknya menjadi korban dari hal-hal negatif minuman keras, judi, narkoba, pergaulan bebas, ketidaksadarannya atas hidup beragama, coba kita tanyakan kepada kaum orang tua itu, betapa sedihnya mereka, menyesalnya mereka, kecewanya mereka, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa dan momen yang telah terjadi. Ma'ashro al-Muslimin, Peserta kajian Islam ilmiah. Rahimahumullah. Oleh sebab itu melalui majlis ini. Marilah kita selalu mengingat dan mengamalkan sebuah prinsip agung. Prinsip besar sekali. Sesuatu yang bersifat mendasar di dalam ajaran kita. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian dihidup-hidupkan terus oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang yaitu mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Baik dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Dari struktur yang paling dekat dengan kita, kepala rukun tetangga, kepala rukun warga sampai presiden. Republik Indonesia. Demikian juga para penguasa di aspek keamanan dan pertahanan TNI dan Polri. Para penguasa yang saya sebutkan di depan tadi, mempunyai hak untuk kita doakan selalu dalam kebaikan. Itu hak mereka. Otomatis menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Para ulama' rahimahumullah. Mereka sudah menitipkan pesan buat kita. Laukana li da'watun mustajabah. Seandainya aku. Dipastikan. Mempunyai doa yang mustajab. Diterima dan dikabulkan oleh Allah. Pasti doa itu. Akan aku berikan untuk kebaikan penguasa Misalkan Kita Diberi hak berdoa Kemudian doa itu dipastikan mustajab Didengar, dikabulkan, dibenuhi Seandainya Maksudnya kita tidak tahu Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa Maksudnya seperti itu Tapi seandainya ada doa mustajab Allah berikan untuk tidak Doa mustajab ini untuk apa Ulama mengajarkan Untuk tidak berpikir Tentang diri sendiri Tetapi berikanlah doa Kebaikan itu untuk kebaikan penguasa Karena Kalau penguasa baik Maka masyarakatnya pun baik Apabila kita melihat kenyataan Waduh Sekarang penguasa yang ju jujur, adil, amanah susah kita dapatkan susah kita temui para pejabat penguasa seringnya mengecewakan nah, saudaraku semoga Allah memberkahi anda kalau kita berbicara tentang hal ini menurut kacamata Islam sebelum kita mencari sekian banyak sebab kenapa muncul pejabat Pemerintah atau penguasa Yang tidak sesuai dengan harapan rakyat Kalau misalkan kita menemukan yang seperti itu Sebelum kita mencari sebab sekian banyak faktor Tapi marilah kita Bercermin barangkali Kesalahan itu dari kita sendiri Yang semestinya kita mendoakan kebaikan Meskipun kita doakan pemerintah dan penguasa itu menjadi jujur, adil dan amanah. Malah kita kasih mati. Malah kita doakan kejelekan. Malah kita jatuhkan harga diri dan martabatnya. Malah kita berprasangka buruk. Malah kita ikut menyeberluaskan dan percaya dengan isu-isu. Yang entah dari mana asalnya Barangkali saja Oleh sebab itu Ma'ajiral muslimin rahimahumullah Ini penting saya sampaikan Sebab seperti yang saya sebutkan di depan tadi Masalahnya sangat prinsip Yaitu mendoakan kebaikan untuk Pemerintah kita Untuk penguasa kita Sehingga saat berdoa yang kita sampaikan dan kita sebutkan di dalam doa-doa kita. Itu bukan hanya terkait dengan kepentingan atau manfaat pribadi keluarga, tapi berikan juga waktu untuk berdoa. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau melimpahkan taufik dan hidayah untuk para pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran Kekuatan Untuk para pemimpin kami Untuk pemerintah kami Berikanlah Kesabaran dan kekuatan Kepada TNI dan Polri Yang memiliki tugas utama mewujudkan negara ini Menjadi negara yang aman Tertib dan kondusif Ya Allah Jauhkanlah Orang-orang yang berniat jahat dan buruk jauhkanlah mereka dari para pemimpin kami Sehingga tidak menjadi penasehat-penasehat yang membisikkan sesuatu yang buruk Begitu kita doakan Masing-masing individu Seandainya sekian puluh juta, sekian ratus juta Masyarakat muslim di Indonesia Sama-sama berdoa seperti itu Apa mungkin Kemudian Allahu Azza wajalla. Tidak mengabulkannya. Semua sama-sama berdoa. Setiap hari, setiap malam. Itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Terkait dengan salah satu prinsip Islam. Mengingatkan kita tentang kewajiban. Sebagai seorang warga negara yang baik. Yaitu doakanlah kebaikan untuk para pemimpin dan penguasa Jangan mencaci maki. Jangan menjelek-ngilaikan. Jangan memburuk-burukkan. Tapi doakanlah dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengusung dan membawa konsep kedamaian dan ketentraman. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Itu Islam sesungguhnya. Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua faktor yang bisa mendukung dan memujudkan keamanan dan kedamaian. Itu diajarkan di dalam Islam. Sebaliknya, segala hal yang sekecil apapun itu. Yang berpotensi Bisa mengganggu kedamaian Dan bisa merusak ketenangan Itu diharamkan di dalam Islam Itu diharamkan di dalam Islam Mungkin Karena Wawasan dan pengetahuan kita yang Belum begitu Luas cakupannya tentang Islam. Akhirnya salah paham, salah persepsi dan seterusnya. Ada sebagian orang menilai bahwa Islam itu agama yang suka perang dan suka bertempur. Apakah benar begitu? Jawabannya tidak. Coba kalau kita lihat dengan membaca sejarah Islam. Sejarah Islam sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi sampai tahun yang ke-13 beliau berada di Mekah bersama dengan sahabat-sahabatnya di kampung halaman tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam Selama 13 tahun itu apa pernah terjadi perang? Apa pernah terjadi pertempuran antara umat Islam dengan yang memusuhi, tidak pernah. Padahal kondisinya, umat Islam di saat itu ditindas, diintimidasi, dicatimaki, dimusuhi, dibenci, diusir. Bahkan tidak sedikit yang kemudian dibunuh. Itu selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Sampaikan, mengajak masyarakat Mekah masuk Islam Sampaikan masuk Islam masuk Islam tapi ditentang dibenci dimusuhi ya. ditindas sebagian sahabat itu disiksa dengan kejam di depan umum bukan sendiri sembunyi, -sembunyi. Ya. itu disiksa di depan umum ya. lihat bagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala yang diseret bisa kita bayangkan kalau ada orang diseret dari sini ya, sampai apa namanya Sampai alun-alun lah Berapa kilo diseret Dengan kaki dan Tangan yang terikat diseret Diseretnya pun bukan Malam hari, bukan musim hujan Di tengah panas siang hari Diseret, betul-betul diseret Disiksa, dibukuli Itu disaksikan oleh masyarakat Tapi karena Bilal bin Rabah saat itu Sahabat Nabi R.A. statusnya adalah budak, Maka dibiarkan Sampai kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq R.A. yang menyaksikan itu Secara langsung membeli Dibeli sahabat Bilal bin Rabah Setelah dibeli lalu dimerdekakan Dan dibebaskan. Pernah beberapa sahabat Mungkin karena situasi dan kondisi yang Semakin hari semakin berat dan sulit itu mereka datang menemui Rasulullah SAW, minta izin kepada Nabi. Nabi, perang aja deh. Kalau bahasa kita seperti itu, sudah kayak begini aja, perang aja. Tapi Nabi Muhammad SAW, karena yang diinginkan di Islam bukan perang. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al Quran berfirman. Alam Tara Ilal Dina Qiilalhum. Qufu aydiakum wa aqimussalah surah An-Nisa. Apakah engkau tidak memperhatikan? Orang-orang yang saat mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW minta diperbolehkan untuk perang aja. Berkelahi aja, bertempur aja. Masa kita ditindas, ditindas, ditekan, diintimidasi terus begini? Ternyata perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qufu aydiakum, tahan tanganmu. Jangan lakukan tindakan seperti itu. Wa Wa'akimus sholah. Tegakkan sholah. Tunaikan tugasmu sebagai hamba. Tapi kan, semakin hari itu bukan semakin turun dan melemah. Semakin hari bertambahnya waktu, umat Islam semakin ditindas, ditekan, ditindas, ditekan. Betul. Ada yang dipenjara, ada yang dibelenggu, ada yang dipasung ada yang dihukum dimasukkan dalam ruang sempit tidak ada celah udara kemudian asap dimasukkan ke sana ditutup pintunya itu umat Islam oleh orang-orang kafir diperlakukan seperti itu tapi coba lihat Nabi Muhammad sabarnya luar biasa beliau ingin menyampaikan pesan kepada setiap umat Bahawa agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kedamaian sampai akhirnya apa Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya disyariatkan berhijrah tahukah kita apa yang dimaksud dengan hijrah itu? hijrah itu meninggalkan kampung halaman, tempat kelahiran untuk mencari tempat dan lokasi baru, walaupun jauh di sana tenang untuk beribadah kalau dalam bahasa kita umat Islam sekali lagi diminta mengalah nah, bukan kemudian diperintahkan untuk bangkit, perang aja di Mekah. enggak, sudah mengalah aja. Yang jaraknya seribu kilometer kurang lebih dari Mekah sampai Madinah. Ingat umat Islam diminta mengalah dengan hijrah. Menghindari konflik tadi. Alhamdulillah para sahabat demikian juga kemudian selanjutnya disusul oleh Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Tujuan hijrah ke kota Madinah agar bisa melaksanakan Islam dengan tenang. Mempelajari Islam dengan baik dan maksimal. Menjauh dari sumber konflik. Meninggalkan masyarakat yang membenci dan memusuhi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mau. Menghadapi itu semua dengan perang. Dengan kekerasan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Rekan-rekan dari batalion. Bisa ya? Batalion 6. 14, Raja Pandita. Jadi umat Islam coba diminta mengalah loh. Kalau teman-teman batalkan digituin gimana itu? Oh, wah, gitu ya. Wajah, tapi tetap damai. Seperti wajahnya kan, teduh. Senyumnya, ada latihan senyum kayaknya di batalkan. Senyumnya luar biasa ini. Nah umat Islam coba selama 13 tahun itu ditindas, ditekan, ditindas, ditekan, sampai disiksa, ada yang terbunuh, melakukan perlawanan sekali aja tak pernah. Melawan itu reaksi tak ada, karena memang tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian kaum Muslimin yang mengalah, pindah. Ini yang ditinggalkan kampung halaman, tempat kelahiran, tanah rumah, harta benda keluarga, ditinggalkan untuk mengalah supaya bisa beribadah dengan tenang. Ini bukti bahwa ajaran Islam itu bukan ajaran yang mengajarkan perang-perang, perang-perang juga. Perang. 13 tahun loh belum pernah terjadi peperangan. Perang pertama di dalam Islam itu perang di dalam sejarah Islam pertama kali terjadi pada tahun 2 Hijriah. Berarti 13, 14, 15 tahun. Tahun ke-15 Setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Dari tahun pertama sampai tahun yang ke-15 baru terjadi perang. Itupun sebabnya umat Islam yang terus diganggu. Umat Islam yang terus diusik. Siapa pelakunya? Ya orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan orang Islam itu sudah pindah jauh sekali dari Mekah ke Madinah. Tapi orang-orang kafir Mekah ini masih aja mengganggu kadang-kadang mereka kirim apa namanya tim senyap ya, tim siluman berapa pasukan berkuda itu sampai ke kota Madinah di perbatasan membuat kekacauan di situ ini orang-orang Mekah Set, balik lagi sabarnya luar biasa orang-orang Mekah membuat propaganda caranya dengan menulis surat sebanyak-banyaknya surat itu dikirim ke penduduk asli kota Madinah Isinya ancaman dan intimidasi Kau harus usir para pendatang itu Kembalikan ke kampung halamannya sendiri Kalau tidak Kami akan mengganggu kalian Kalau tidak Kami tidak akan memberikan akses Buat kalian untuk melaksanakan ibadah Di tanah suci Karena zaman dulu kan sudah ada haji Umrah Beribadah ke tanah suci Itu di ancam penduduk Madinah usir mereka, usir mereka, jangan berikan tempat, jangan berikan fasilitas. Nabi Muhammad sabrinya luar biasa. Nah, sampai kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad saw secara tiba-tiba tanpa disampaikan sebelumnya meminta sahabat-sahabatnya waktu itu yang siap untuk segera berangkat bersama dengan beliau. Tujuannya apa? Menghadap rombongan dagang milik orang-orang Kafir Mekah yang baru saja pulang dari negeri Syam. Syam itu kalau sekarang ya meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina dan sekitarnya. Orang-orang Kuras kan berdagangnya ke sana, bawa barang dari Mekah dijual ke sana, hasilnya digunakan untuk membeli barang produksi dari Syam untuk dibawa ke Mekah. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh informasi ada rombongan dagang cukup besar sedang pulang perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Nabi Muhammad ingin mencegat mencegat rombongan dagang itu. Ingat, tujuannya bukan perang. Buktinya apa? Yang berangkat hanya 300 orang lebih. Sedikit. Itu sebagai bukti bahwa yang diinginkan dan direncanakan Nabi bukan perang. Tapi cuma ingin mencegat, memberikan pelajaran, serta mengingatkan orang-orang kafir Quraisy bahwa umat Islam itu juga punya kekuatan. Nabi Muhammad hanya ingin memberikan sebuah peringatan, jangan diganggu teruslah kita ini. Buktinya yang berangkat menuju lokasi pencegatan kafilah atau rombongan dagang itu hanya sedikit 300. 309 apa 311. Itupun yang dibawa hanya pedang secukupnya dan anak panas secukupnya, bukan membawa logistik Artileri, peluru, dan yang lain Enggak Yang ada, yang siap berangkat, berangkat sekarang sekarang. Enggak ada persiapan nanti Dua jam lagi, tiga jam lagi, enggak, sekarang berangkat Berangkat Tujuannya cuma ingin mencegat, Hanya untuk memberikan peringatan Sudahlah intinya Jangan ganggu kami Kita udah tenang-tenang, sudah Mengalah jauh, meninggalkan Mekah kok Masih aja pengen diganggu Tujuan Nabi Muhammad demikiannya tapi ternyata kafilah dagang yang ingin Dicegat, itu juga mendapatkan informasi Balik, bahwa Nabi Muhammad ingin mencegat Akhirnya mereka putar jalan, cari rute baru Selain itu, rombongan dagang ini Segera mengirimkan informasi ke Mekah Sebagai pusat kekuatan mereka Untuk membantu Melakukan pengamanan Rombongan dagang Berangkat mereka seribu orang Itu niatnya bukan untuk membantu Tapi untuk berperang melawan Orang Islam, menyerang orang Islam Yang kafilah dagang tadi selamat cari-cari rute yang baru Umat Islam yang pencegat Gak ketemu, karena yang ditargetkan Sudah lepas Dalam posisi seperti ini, seribu orang lebih Prajurit lengkap dengan persenjataannya Lengkap betul-betul pasukan perang Berangkat nah, Niat pertama kan Untuk Melakukan pengamanan atau menyelamatkan Rombongan dagang Karena rombongan dagangnya sudah selamat, ini sekarang merubah niat menghancurkan umat Islam. Terjadi. Itu yang disebut dengan perang badar. Kalau kita melihat kronologisnya, yang memulai siapa? Yang memulai siapa? Musuh. Yang memulai musuh. Orang Islam enggak? Kronologisnya tadi loh, kalau kita perhatikan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Bayangkan 15 tahun Islam disampaikan, Islam diajarkan, baru terjadi perang. Itu pun posisi umat Islam bukan posisi yang memulai. Hanya melakukan apa namanya reaksi. Dan setiap perang yang kita baca di dalam sejarah Islam semuanya tanpa terkecuali. Itu posisinya selalu saja umat Islam itu yang apa namanya melakukan Pembelaan Umat Islam selalu yang Ditarget, perang badar Seperti itu, perang uhud Tahun yang berikutnya Perang uhud itu terjadi di Madinah Artinya, Madinah Sebagai pusat kekuatan Islam Diserang dan dikepung Perang al-Ahzab Juga seperti itu Dikepung kota Madinah Perang melawan orang-orang Yahudi, perang Khaibar, Banu Nadir, Muspalik, Bani Kauimuka. Itu semua karena umat Islam yang diganggu. Umat Islam yang dimulai. Maafsul Al-Muslimin, rahimahumullah. Intinya yang ingin saya sampaikan bahawa ajaran Islam itu adalah ajaran yang damai dan kasih sayang. Banyak buktinya, salah satu bukti sudah saya sampaikan di depan tadi. Itu bukti yang paling kuat, Alhamdulillah. Oleh karena itu, agama kita, agama Islam, itu sangat menentang dan mengharamkan semua paham dan ideologi yang akan merusak tatanan hidup yang aman, tertib, dan kondusif. Apapun pemahaman itu Yang akan merusak unsur aman tertib dan kondusif ini Dilarang di dalam Islam Kalau yang diangkat menjadi judul Dalam kesempatan kali ini Adalah faham Radikalisme kiri Dan faham radikalisme kanan Kedua-dua faham ini Dilarang di dalam Islam Hukumnya haram Faham radikalisme kiri, ya komunisme itu sendiri. Komunis, Lenis, Leninisme, Maoisme, dan yang semisal. Ini faham radikal kiri. Dilarang di dalam Islam. Diharamkan hukumnya. Mereka yang anti Tuhan, anti agama. Mereka yang tidak merasa mempunyai agama. Itu faham radikalisme kiri. Yang insya Allah akan kita bahas agak sedikit lebar dan luas pada sesi yang berikutnya. Insya Allah. Yang jelas, faham radikal kiri ini itu dilarang di dalam Islam. Sama juga dengan faham radikal kanan. Faham radikal kanan ini mereka yang mengatasnamakan Islam untuk membenarkan pemikiran dan gerakan mereka. Padahal Islam berlepas diri. Dari faham-faham seperti itu. Faham radikal kanan ini. Di antaranya adalah kaum teroris. Yang berbaju Islam. Walaupun lahiriahnya Islam. Pakaiannya Islam. Simbol-simbol yang digunakan Islam. Walaupun. Yang diucapkan juga. Lafat-lafat Islam. Tapi karena radikal kanan. Maka sesungguhnya Islam. Berlepas diri. Bukan seperti itu. Islam mengajarkan. Misalkan ISIS. Irak, Syria, Islam States. Jadi negara Islam, Irak dan Syria. ISIS. Yang dulu sempat bomin sekarang mulai turun. Sebelumnya lagi ada Al-Qaeda. Kemudian Jais al-Islami. Jabha Nusraq dan sekian banyak nama-nama jamaatul jihad wal hijrah, jamaat takfir dan 11 negara islam indonesia darul islam DI, TII, tentara islam indonesia dengan segala bentuk metamorfoso mereka itu ini disebut dengan radikal kanan, kalau zaman sekarang ya, kelompoknya Abu Bakar Baasyir, kelompoknya gematin kelompoknya maman kelompoknya santoso Kelompoknya Dr. Azhari, Nurdin M. Top, semua tokoh-tokoh teroris itu. Itu yang kita masukkan dalam kategori radikal kanan. Yang ini juga gak boleh. Walaupun bajunya Islam, pakai jubah, pakai jenggot, selana di atas mata kaki. Walaupun istrinya pakai cadar, berija besar, serba hitam dan serba gelap. Mereka justru mencoreng nama Islam, menodai nama baik Islam. Walaupun benderanya la ilaha illallah. Walaupun ketika melakukan aksi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun yang diucapkan itu Allahu Akbar. Walaupun kelihatannya seolah puasa, zakat, sedekah dan yang lainnya. Meskipun. Itu bukan berarti kemudian seperti itulah ajaran Islam. Bukan. Nah, Islam sekali lagi tidak membenarkan. Radikal kiri juga tidak membenarkan radikal kanan. Yang benar adalah Islam itu agama yang cinta damai Kasih sayang Sekalipun ada kemungkaran-kemungkaran Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam Maka cara penanganannya harus sesuai hukum dan aturan Itu yang diajarkan oleh Islam Kenapa? Karena yang radikal kiri Itu akan merusak bahkan telah merusak tatanan hidup yang aman tertib dan kondusif Kita lihat sekarang kaum radikal kiri di seluruh belahan dunia kalau kita ingin berbicara lebih khusus lagi kita di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam beberapa sambutan tadi. Mereka sudah berkali-kali melakukan pemberontakan tahun 1927-1926. PKI sudah melakukan pemberontakan. Nah, digagalkan. Nah, Musco lari ke Moskow, Berguru beberapa belas tahun kemudian. Tahun 48 memproklamarkan sebagai negara Republik, negara komunis di Madiun. Kemudian ditumpas oleh aparat keamanan dalam hal ini salah khusus TNI dan Polri. Kemudian mereka Berbentuk lagi tahun 1965 Melakukan pemberontakan lagi Karena gerakan radikal itu sudah merusak tatanan Tidak mendukung keharmonisan hidup bermasyarakat Mereka Memprovokasi masyarakat kecil Memprovokasi kaum buruh dan kaum tani Untuk melakukan perlawanan bersenjata Berapa banyak terjadi perkelahian Pembunuhan mereka lakukan Karena alasannya Pembela hak-hak rakyat kecil, ya. meminta pembagian tanah agraria dan seterusnya, ini merusak tatanan. Ya. Kemudian yang radikal kanan juga seperti itu. Ya. Contoh yang paling terakhir sekarang di Poso. Ya. Bagaimana kondisi di sana itu jauh dari apa yang kita inginkan. Walhamdulillah akhir-akhir ini semakin hari semakin aman, tertib, kondusif. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pemerintah kita dalam hal ini mendapatkan kekuatan dan kesabaran juga mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya karena telah berusaha secara maksimal untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib, terkhusus kepada aparat keamanan baik TNI maupun Polri, yang telah bersusah payah yes. meninggalkan anak istri, melaksanakan tugas sebagai Satgas di Nombala, maupun yang organik di sana, masuk, keluar masuk hutan ya, di tempat-tempat yang rawan bahkan sudah banyak yang gugur. Kita doakan agar mereka selalu mendapatkan pahala yang baik, pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wataala. Jadi itu contoh yang paling dekat kaum radikal kanan ini melakukan aksi terorisme, peledakan, pengeboman, penembakan, ancaman, intimidasi, dan seterusnya. Sama juga sebenarnya makhluk Muslimin, Rahimuhumullah. Radikal kanan tapi yang tidak terang-terangan Seperti contoh Santoso, Bakar, Bashir dan yang lainnya Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam Kemudian Dengan sadar ingin mengambil Alih fungsi dari aparat keamanan Ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam Ini termasuk cara Berpikir dan berpemahaman secara radikal kanan Misalkan melakukan sweeping Ada sejumlah apa saudara-saudara kita semoga Allah berikan hidayah untuk mereka menggunakan pakaian dan atribut Islam menggunakan kurban dijadikan sebagai cadar pakai helm setiap malam minggu bawa pedang bawa samurai kemudian apa namanya membongkar kafe kafe salon salon memukuli anak-anak muda yang sedang berkumpul di pinggir jalan dan seterusnya ini juga tidak dibenarkan kenapa karena situasinya bukan aman Situasinya malah semakin kacau. Sudah sering kan terjadi ketika kelompok-kelompok seperti melakukan kegiatannya, warga melawan. Masyarakat kemudian tersinggung. Atau dari kelompok mereka, para pelaku mahasiswa dan kemungkaran ini. Akhirnya terjadi pertumpahan darah, perkelahian kacau, rusuh. Padahal di depan tadi sudah kita sebutkan Islam. Ingin mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, kondusif, harmonis, dinamis, dan seterusnya. Ini tidak diperkenankan. Alhamdulillah yang disampaikan Bapak Kapolres tadi itu berlaku di seluruh Indonesia. Bahawa nomor kontak dari para pejabat para pejabat di kepolisian itu disebarluaskan. Begitu Pak Kasat G bukan cuma di Malino saja kan tapi di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia Nah, nomor kontak nah, Para pejabat dari Kapolsek, Kapolres, Kapolda dan seterusnya Bahkan ya, Kapolda juga dan Itu memang disebarkan di tengah masyarakat Untuk menerima laporan secara langsung Ini kan harus disabut dengan baik Artinya, kalau misalkan, misalkan di tempat kita Di daerah kita Ada kemungkaran, ada kemaksiatan dilakukan Ada sesuatu yang mengganggu kamtikmas itu Apa namanya terjadi Bukan sendiri-sendiri kemudian menyelesaikan Orangnya ditangkap, dipukulin, atau bahkan sampai di beberapa tempat sering terjadi pelakunya dibunuh, dibakar hidup-hidup. Cukup lapor itu tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Dan kalau ternyata lebih dekat rumahnya ke Koramil, boleh nggak kalau laporan ke Koramil? Boleh juga saya kira kan ya. Lebih dekat ke Koramil daripada ke Polsek misalnya, laporkan atau mungkin laporkan ke teman-teman batalion ini. Orang ini terjadi begini, agar ditindaklanjuti Dengan hukum Dan ketetapan yang berlaku Sehingga situasi akhirnya aman Tentran Kalau misalkan kita sebagai warga Dan masyarakat yang menindak sendiri Akan dendam Mereka mendendam Tapi kalau yang sudah turun aparat keamanan Semua bisa menerima, memang tugas mereka Seperti itu, yang jelas Pada sesi pertama ini Sebagai pembukaan, yang ingin saya sampaikan Dan tekankan bahwa Alhamdulillah kita bersyukur Dipilih oleh Allah Azza wa Sebagai pengikut agama Islam Karena Islam adalah agama Yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang Bukan agama yang mengajarkan perang Menghalalkan kekerasan Seperti yang dikesankan oleh Beberapa pihak Alhamdulillah Islam juga Menentang semua Faham Yang akan merusak Atau menciderai Situasi yang aman dan tertib Baik kelompok radikal kiri Maupun kelompok radikal kanan Yang masing-masingnya ini Akan menggunakan Menggunakan segala cara Untuk mencapai tujuannya Seperti narkoba, minuman keras ya, Kehidupan Apa namanya Pergaulan bebas dan seterusnya Itu digunakan sebagai alat propaganda Baik oleh radikal kiri Maupun radikal kanan Wallahu'alam sawab Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan untuk kita. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu wa la ilahi lantastawfiru kawatu bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saudara sesi sekarang yang kemudian beranjak dengan jalannya sidang Dan insyaallah sesi kedua akan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB kemudian yang melanjutkan ya, melaksanakan hmm. sebuah kemakmuran yang dijalankan oleh penyelidikan di universiti. Di sana profesor dengan CTG berjalan di 2 menit. Yang telah menyebar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin Allah. Amin. Amin Pak Umar the uh photo -huh. of the